I just Request dari yang di depan tadi Setelah di sini ya <laughs> Bareng hadiah lagi Stan. Nela Karisma yeah.